Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmanukaiya Allah Ya Zaljalali wa Zikram Ashadu an la ila Tabila Allah Wahdahu la syarikana Wa ashadu anna Sayyidana Muhammadin Abduhu wa Rasuluhu La Nabiya Ma'adam Allahumma salli ala sahirina muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'alimil islam Yang pertama-tama, marilah kita merasakan nikmat ibadah Yang baru saja kita selenggarakan Kalau kita khusus dalam sholat kita tadi Insya Allah masih terbawa itu sampai sekarang. Orang yang usuh itu tenang. Tenang hatinya, tenang batinnya, tenang jiwanya. Orang yang usuh dalam sholat itu bahagia hatinya. Jadi kalau kita mau bersyukur kepada Allah, sebenarnya yang paling utama kita syukur itu bukan karena kita dapat uang dan rezeki. Bagi orang yang sholat ini, syukur yang pertama kali dia lakukan adalah ketika sholat itu khusus. Tidak ada yang lebih nikmat daripada sholat yang kusuh. Tidak Tidak ada. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada sholat yang khusus. Pertanyaannya, sudahkah kita khusus dalam sholat? Inilah ibadah yang dikita-kitakan oleh orang-orang yang arifin bilang. Suatu ketika Syirina Ali tanya. Wahai amirul Mukminin. Apakah engkau melihat Allah ketika engkau salat? Apa jawaban Saidina Ali? Aku tidak akan menyembah Allah yang tidak aku lihat. Itu jawaban tegas. Aku tidak akan menyembah, aku tidak akan sujud kepada Tuhan yang aku tidak lihat. Jelas jawaban Saidina Ali. Lalu sudahkah kita sholat melihat Allah? Maaf. Sampai dunia kiamat kalau mata ini yang dua ini yang kita gunakan untuk melihat Allah tidak akan tercapai. Tapi kalau kita melihat dengan mata batin waktu kita sholat tadi. Kita sadar betul. Yang menggerakkan tangan kita ketika takbir Allahu Akbar. Itu Allah. Mulut kita yang tadi mengucapkan takbir Allahu Akbar, membaca suratul fatiha, membaca takbir-takbir ruku, semua itu kudrat dan iradat Allah. Maka orang tasawuf memandang sholat itu pekerjaan Allah ke dalam dirinya. Pekerjaan Allah. Akal Allah ke dalam dirinya. Pantas mereka husus. Pantas okay. Allah tidak lihat pakaian kamu Allah tidak lihat amalan kamu Allah cuma lihat hati kamu Allah tidak lihat tadi pakaian kita harga 100 ribu, 500 ribu, 10 ribu kah? Allah tidak lihat itu Yang Allah lihat tadi waktu sholat tuh kita rusuh enggak? Alhamdulillah Sebagian kita insya Allah persentase usus sudah ada yang 70%, 80%, ada yang 90%. Maaf, yang 0% pun ada juga. Tapi kita masing-masing tak tahu, Pak. Mana yang 10% tadi ususnya, yang 20, 30, enggak tahu gitu. Tapi alamat tanda-tanda orang usus ada, Pak. Alamat ada. Tidak mungkin sesuatu tanpa alamat, tanpa tanda-tanda. Ada tandanya. Apa tandanya? Bulan depan saya sampaikan. Jadwal saya sebulan sekali pada malam hari ini saya mau melanjutkan tentang cara kedua menggapai sholat yang husu bulan yang lalu saya sudah membahas bahwa sholat yang husu yang pertama ditempuh dengan memperbanyak zikirullah masalah zikir ini sudah sering saya bahas sebagai kelanjutannya Alhamdulillah saya ingat Janji saya yang sudah ada setahun atau setahun lebih yang lalu Alhamdulillah saya bawa hari ini kai piat jikil. Nanti saya bagikan Tapi tak usah dibagi pak, siapa yang minta Jangan dibagi-bagikan Siapa yang datang pak, kasih Kalau enggak, jangan dikasih-kasih Itu bukan tulisannya yang berharga Itu tidak ada harga pak. Saya takut dibagi-bagikan pun Saya tak mau dibagi-bagikan sama orang yang tidak mau Ilmu agama dikasih kepada yang mau yang gak mau gak usah kayak makan kalau memang orang itu gak mau makan gak usah dimasuk masukkan ke mulutnya tapi kalau dia lapar dia haus, dia tahu cari makan dia tahu cari minum kalau gak gak usah dipaksa-paksa ya karena itu yang mau kaya nih pak gak usah dibagi-bagi sih pak yang datang ambil Ustadz Jamal tuh murah ilmu Allah mahal Ustaz Jamal itu jangankan murah harganya pun tidak ada. Tapi ilmu Allah itu mahal. Ambillah ilmu Allah itu. Carilah ilmu Allah itu. Bagaimana kau dapat ilmu itu? Baik, Saya tidak kupas lagi yang pertama tentang zikirullah. Saya mau kupas pada malam hari ini. Yang mendatangkan husuk yang kedua setelah memperbanyak zikir di luar sholat. Adalah memperbanyak sholat sunat. Ini yang mau saya bahas pada malam hari. Yang kedua untuk mencapai sholat yang husu memperbanyak sholat sholat sunat. Dari sekian banyak sholat sunat yang paling berpengaruh supaya sholat kita husu dua jenis sholat. Sholat sunat banyak pak. Sholat sunat isra, sholat sunat duha, sholat sunat kawliya rawatib sholat sunat witir, sholat sunat tahajud, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, banyak. Tetapi ada dua macam jenis sholat yang Rasul tidak pernah tinggalkan. Kecuali dua hal. Yang pertama Rasul tinggalkan dua sholat ini kalau Rasul dalam keadaan sakit. Yang kedua Rasul tinggalkan dua sholat ini apabila Rasul sedang musafaroh, sedang berjalan. Kalau Rasul tidak sakit, kalau Rasul sedang tidak berjalan, yang dua sholat ini tidak pernah Rasul tinggalkan. Maka saya berkesimpulan. Dua sholat ini mendukung orang untuk sampai sholat yang khusus. Yang pertama, sholat sunat tahajud. Yang membedakan sholat seorang yang takwa, orang beriman itu sholatnya lima waktu. Orang yang takwa itu sholat tahajud. Ini membedakan orang. Karena kelas kita itu setelah iman takwa. Yang membedakan kelas kita di sisi Allah ini Pak. Sholat tahajud ini. Yang membedakan kita di sisi Allah sebagai iman dan takwa itu adalah sholat tahajud. Maka yang pertama jangan lepas sholat tahajud. Di dalam surat Al-Isra ayat 79 وَمِنَ اللَّيْلِي فَتَهَجَّدْ بِهِي نَافِلَ تَلَّكْ أَزَاءً يَرَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا Kata ya Allah Pada sebagian malam Bertahajutlah kamu Perintah ini Kalau orang-orang biasa Ya lah Anggap sunnah orang biasa kalau orang-orang yang arifin bila orang yang mau dekat kepada Allah patahazat bihi maka bertahajatlah kamu dia mandang ini wajib. Hmm. Kalau orang yang mandang surah Ustaz enggak salah duduk dia baru maklum orang awam kita enggak salah menyalahkan Ustaz Jamal dalam tausiah dan ceramah tidak pernah menyalah-nyalakan kita hanya membedakan kita di mana maklum kita sama kayak orang pak. Kita kalau dibilang orang kayak anak-anak, kita marah. Padahal sebagian kita sholat, kita kayak anak-anak. Anak kecil sholat, Pak. Kita yang sudah berumur 50 tahun, 60 tahun sholat juga, Pak. Tapi kalau dibilang orang sholat kau kayak anak-anak, kita marah. Tapi coba kita jujur. Apa yang membedakan sholat orang tua sama anak-anak? Anak-anak itu sholatnya, Pak, yang pertama gak husu. Jadi kalau kita gak husu, sama kayak anak-anak. Yang kedua, anak-anak sholatnya kalau ditanya mau cari pahala, mau masuk surga. Kalau kita ditanya juga sholat supaya dapat pahala, dapat surga, sama kan kayak anak anak <tuh> Jadi ustaz, kalau belajar sama ustaz, sholat mau cari surga apa enggak? Tujuan utama bukan itu, tujuan pertama cari rida Allah. Kenapa begitu? Kalau kita sudah diridai Allah, surga pasti dapat, pahala pasti dapat. Bukan gak perlu surga, bu. Bukan gak perlu pahala. Tujuan utama bukan itu. Cari ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, pahala pasti dapat. Kalau Allah sudah ridho, surga pasti kena. Jadi orang tasawuf beda motivasi dia. Beda. Kita orang awam kalau sakit, ya Allah sembuhkan sakit saya. Itu doa kita orang-orang awam, orang kebanyakan. Kalau orang tasawuf, ketika sakit, ya Allah... Sabarkan hamba di dalam sakit hamba. Ya Allah. Minta sabar dalam sakit, bukan minta sembuh. Kalau orang-orang awam miskin, apa doanya? Ya Allah, kayakan aku. Itu orang awam. Kalau orang pasau, orang supi, ketika miskin, apa doanya? Ya Allah. Sabarkan dan ikhlaskan hamba dalam miskin hamba ya Allah beda kelas kita makanya beda lah makom kita dengan mereka-mereka orang sufi beda. beda beda juga sholat kita perasaan kita waktu sholat dengan orang sufi ketika sholat beda Perasaan kita ketika selesai sholat dengan perasaan orang sufi ketika selesai sholat beda. Beda. Beda. Karena orang sufi itu sholat dari lubuk hatinya. Walau ketika dia tidak mengucapkan Quran, Qurannya terbit dari dalam kolbu dan badinah. Nih, luar biasa itu. Inilah yang kita cita-citakan, Bu. Pak, nah, ini yang kita cita-citakan. Maka untuk mencapai cita-cita itu, buat usaha. Sholat tahajud yang pertama, kata Allah. Maka pada sebagian malam bertahajudlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menempatkan kamu pada tempat yang mulia. Jadi orang yang bertajud malam itu ditempatkan Allah pada tempat yang mulia. Itu kata Allah. Nggak percaya. Maaf. Imannya tanda tanya. Di dunia ini yang tidak bohong cuma dua. Yang pertama apa? Yang kedua Rasulullah. Quran itu jangankan ragu-ragu. Ragu saja tak boleh. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu dua kali. Pak. Ragu saja tak boleh. Ragu saja tak boleh. Apalagi ragu-ragu. Kalau Allah bilang tahajud menaikkan makhwam kita, betul. 100 persen. Kalau 1000 persen, ada 1000 persen. Betul. Tahajud itu menaikkan makhwam kita di sisi Allah. Maka beda orang awam tahajudnya dengan orang tasawuf. Beda. Yang pertama, bedanya kalau orang awam tahajud kalau hilang tipi, supaya tipinya dapat itu orang awam orang awam kalau tahajud di kantor mau dipecat, tahajud supaya jangan dipecat sama orang-orang supi maaf tahajud itu pekerjaan saban malam pekerjaan setiap malam karena dia memandang bukan lagi ini pekerjaan sunnah, ini pekerjaan wajib tidak sangguplah Ustaz kalau setiap malam saya tahajud. Kenapa tak sanggup tidurnya sikit kali. Tidur itu Pak bukan jam tidurnya. Yang kita butuhkan. Yang dibutuhkan otak kita. Yang dibutuhkan akal kita. Yang dibutuhkan perasaan ruh kita ini. Bukan jam tidurnya. Kualitas tidurnya. Bapak sama Ibu kalau tidur jam 10 malam sudah tidur. Tapi sebelum tidur berpikir. Dari jam 10 malam tidur sampai jam 7 pagi ini enggak terasa nikmat. Kenapa? Kita berpikir sebelum tidur. Tapi boleh coba nanti malam, kita berzikir sebelum tidur. Berzikir sebelum tidur, walau kita tidurnya jam 2, bangun jam 5, walau kita tidurnya jam 1, Walau kita tidurnya jam 2 Bangunnya sebelum subuh Atau ketika subuh 2 jam 3 jam Kita tidur kualitas tidurnya Luar biasa itu nikmat Tanya dokter dok Orang yang sehat itu jam tidurnya Banyak atau kualitas Kualitas tidurnya yang bagus Kualitas tidur pak bukan jam tidur pak Makanya Kalau banyak makan banyak tidur bodoh Otak jadi bodoh hati Jadi tumpul Gak percaya tes yang makan, tak berhenti-berhenti malam dari jam 10 tidur sampai besok jam 8 bangun. Bodoh otak tu, Nggak tahu nengok yang bagus. Hmm. Ustaz kok keras sekali seramanya? Keras sekali? Keras? Biasa. Maksudnya saya tanya dulu, keras apa enggak? Maksudnya mau minum ini? <laughs> Kalau keras kali ini boleh minum. bagaimana melaksanakan tahajud. Jadi bagi kita nanti amalkan tiap malam. Kecuali sakit atau capek kali atau musafir. Kalau enggak amalkan tiap malam, jadikan itu kebutuhan. Tahajud itu artinya hajat, Pak. Maaf, tahajud itu artinya hajat. Kebutuhan seorang hamba kepada Allah, kebutuhan seorang makhluk kepada Allah. Apa kebutuhan kita? Butuh kita agar ruh kita berurusan dengan Allah. Quli ruhi min amri Rabbi. Ya Muhammad, dalam Al-Quran, mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Katakan ruh itu urusan Tuhan. Supaya ruh kita berurusan sama Tuhan. Supaya ruh kita berurusan sama Allah. Karena selama ini, dari pagi sampai pagi lagi, ruh kita berurusan dengan yang lain. Maka gunakan tahajud itu agar ruh kita berurusan dengan Allah. Aku tahajud itu Berurusan ruh kita dengan Allah Orang lain lagi tidur Kita lagi angkat takbir Orang lain lagi mimpi-mimpi Kita lagi bangun di malam hari Ini orang istimewa di sisi Allah Walaupun orang yang Jamnya hilang TV-nya hilang Keretanya hilang Dia tahajud Saya tidak salahkan Bagus Tapi kita mau cari yang lebih bagus Kenapa tahajud? Bukan karena TV hilang Bukan karena harta yang hilang saya tahajud kerana Ruh saya butuh dengan yang menciptakan Ruh. Ruh saya butuh berhubungan dengan Allah. Ruh saya perlu berkasih sayang. Di mana letaknya di tahajud malam? Baru nikmat. Kalau betul Pak. Kita ini sering kita baca Quran. Sering kita baca hadis. Tapi untuk dibaca tidak diamalkan. Ada satu orang. Dia dengar kisah bahwa Rasul bengkak kakinya ketika sholat malam. Karena terlalu banyak berdiri. Orang ini amalkan Pak Hadis ini. Bukan sekedar dibaca. Bagaimana orang yang mengamalkannya? Di sholat witir yang terakhir setelah tahajud, dia berdiri selama satu jam setengah. Bapak tanya, ibu tanya, apa yang dibaca orang itu? Kulhuallahu ahad 1200 kali. Satu jam setengah dia berdiri di wisir terakhir. Memang terasa kaki kebas. Tapi setelah itu nikmat luar biasa yang datang. Allah katakan dalam Al-Quran. Wa'bud rabbaka hatta. Ya siyakal yakin. Sembah Allah beribadah kepada Allah. Sampai datang keyakinan. Kita enggak yakin, kita sholat enggak yakin bawa sholat menolong kita. Kita puasa kita enggak yakin bawa puasa bikin kita sehat. Kita sedekah kita enggak yakin bawa sedekah itu akan membalasnya Allah dalam tujuh ratus kali. Kita banyak tidak yakin dalam semua ibadah yang kita buat. Maka pantas nilai kita kecil di sisi Allah. Kecil, tapi coba kita yakin. Apa kata Allah? Tadi saya baca Surah Al-Baqarah. Wastainu bi sabr wa salah, wainna halak biraun illa ala rohim. Jadi sabar dan sholat sebagai senjata. Kita punya dua senjata. Pak. Pertama sabar, kedua sholat. Sudahkah benar sabar dan sholat menjadi senjata dalam hidup kita? Ketika ada masalah belum berarti belum masuk kita kepada sholat. Tapi Allah bilang wa inna halakabi rotun illa alal khasir yang bisa menjadikan sabar dan sholat sebagai senjata itu tidak semua orang, hanya orang-orang yang husu dalam sholatnya itu dia. Makanya kita tengok sholat nggak pernah tinggal, tapi kenapa nggak bisa menolong dia sholatnya? Sholat nggak husu. Allah dah hilang tadi di Quran Solat tidak usuh Kenapa kita disebabkan masalah kunut, tidak kunut Usuli, masalah tidak usuli Itu yang kita bahas Yang paling perlu ini solat yang usuh Bagaimana tata cara Solat tahajud? Yang pertama, khaifiyat tahajud nih, bukalah sholat tahajud itu dengan sholat ibtitah. Sholat ibtitah itu sholat pembuka. Sholat pembuka dalam tahajud malam itu adalah sholat sunat buduh. Jadi ketika bapak, ibu bangun mau sholat tahajud malam hari, jangan langsung tahajud. Niatkan sholat sunat buduh. Mau pakai usholi silakan, tidak pakai usholi tidak apa-apa, yang penting sengaja aku sholat sunat wudhu dua rekaat karena Allah Ta'ala, itu lah mati Sengaja aku sholat sunat wudhu dua rekaat karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Buka yang pertama dengan sholat sunat wudhu. Dan di dalam sholat, sholat sunat wudhu ini, Kaifiyat yang terbaik hanya membaca surah suratul patiha pada rekaat pertama dan rekaat kedua. Jadi tidak membaca doa iftidah pada rekaat yang pertama. Tidak membaca ayat di rekat yang pertama kedua. Jadi rekat pertama dan rekat kedua cuma baca fatiha. Allahu Akbar langsung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus sampai selesai. Selesai fatiha pada rekat pertama langsung rukuk. Allahu Akbar rukuk. Setelah rukuk, sujud, duduk dan berdiri lagi. Jadi rekat kedua langsung juga baca fatiha lagi. Ditanya. Kenapa begitu Ustadz? Karena diharapkan pada sholat sunat, judulnya sudah sholat sunat wudhu. Maka diharapkan dalam sholat sunat wudhu itu masih basah wudhu kita. Itu fadilahnya. Jadi orang subi beribadah cari fadilah. Keutamaan. Sah orang sholat wudhunya dia baca ibtistah, sah. Tapi kalau dia orang sufi, dia beramal cari fadilah. Fadilah itu plus poin kalau orang bilang sekarang. Nilai tambah. Ibadah-ibadah orang sufi itu punya nilai tambah. Maka selalu saya bilang. Amal-amal yang kita buat kecil. Kalau kita kerjakan dengan ilmu besar di sisi Allah. Amal-amal yang kita kerjakan besar, berat. Tidak dengan ilmu kecil di sisi Allah. Makanya, amal orang berilmu dengan orang awam beda. <mulit> Yang pertama, buka dengan sholat sunat wudhu. Pak. Ya. Selesai sholat sunat wudhu, sambung dengan dua rekaat sholat sunat taubat. Dua rekaat juga. Nah, sholat sunat taubat boleh. pakai Allahu akbar kabiro, doa, ikut Selesai doa iftitah Allahu akbar kabiro dan seterusnya selesai baca Fatihah. Setelah baca Fatihah baca surat pada dekat pertama, baca surat Al-Kafirun. Ayat yang lain boleh silakan. Maaf, yang saya ajarkan ini yang saya amalkan. Maaf Pak, yang saya ajarkan ini yang saya amalkan. Guru saya pesan Ustaz Muslim, Jamal kalau pengajian jangan ajarkan apa yang belum kau amalkan. di ta'lim saya gak ngajarkan apa yang gak saya mau yang kedua sholat surat ta'ubat surat al-kafirun baca pada rekaat pertama setelah fatihah pada rekaat yang kedua setelah al-fatihah baca suratul ikhlas kul huwallahu ahad selesai sholat surat wudu, dua rekaat tadi sholat surat ta'ubat dua rekaat Baru lanjutkan sholat sunat tahajud. Dua rekaat salam, dua rekaat salam, dua rekaat salam, dua rekaat salam. Empat kali salam sama dengan lapan rekaat. Lebih boleh, ini yang sering dikerjakan rasul ya. Empat salam sama dengan lapan rekaat. Ayatnya apa ustadz yang dibaca? Silahkan apa ayatnya yang ibu hafal, yang bapak hafal kalau ditanya apa yang sebaiknya ayatnya, suratnya Al-Baqarah suatu ketika seorang sahabat ikut sholat malam hari sama rasul sholat sunat nih di masjid, rasul sholat orang ini ikut rasul baca surat Al-Baqarah <tuh> selesai surat Al-Baqarah, dipikir orang ini rasul rukuh Rasul enggak ruku. selesai salat surah surah Tarbat, Rasul langsung melanjutkan dengan baca surat Ali Imran. Dipikir orang ini setelah selesai salat surat Ali Imran Rasul ruku. Tidak. Langsung baca. Akhirnya orang ini pergi berpikir jadi ikut sholat sama ruku. Jadi kalau tengah malam, Pak, ayat panjang-panjang ini kita mainkan, Pak. Makanya 4 rakaat orang yang Hafal Quran dengan 4 rakaat, 2 rakaatnya orang hafal Quran waktunya lebih lama daripada orang yang 2 rakaat yang ayat pendek. Jadi dalam tahajud ini bukan rakaatnya yang perlu. Artinya begini, kalau kita hafal ayat yang panjang-panjang walau 2 rakaat kalau 1 jam duduk berdirinya. Suatu bacaan yang dibaca al Jadi dua macam orang bertahajud Pak, ada orang panjangkan rakaat ada orang panjangkan kiroat. Yang kita tidak hafal ayat-ayat panjang. Panjangkan rokaatnya. Awak puluh Allah. Sama puluh Jigroat Bin mas. Janganlah cuma luar kaat tahajudnya. Pelit kali. Pelit kali. Tapi yang dibaca di tadi yang pertama surat Al-Baqarah, al Yang kedua bacanya Ali Imran. Pantas lahat, kalau dua rakaad aja tajudnya. Kau berapa kali? Berapa rakaad? dari malam surat tajud? Dua rakaad. Surat apa yang kau baca? Al-Baqarah, Ali Imran. Pathan. Ibu berapa tadi malam surat tajudnya? Dua rakaad juga ustaz. Yang dibaca? Uluwadawu'ah, makulah suruh, bidah, bidah. Bukan, tidak boleh. Fadillah, seutama. Nah, Nah, jadi kalau tanya ayatnya apa, suratnya apa, apa yang apa. Biasanya kalau saya sebagian daripada surat al Ya. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, empat rakaat. Eh, empat salam, 8 rakaat. Selesai 8 rakaat tutup dengan witir. Witir artinya ganjil. Wisir artinya ganjil Pak. Jadi kalau ganjil, soalat wisir ini bisa satu rekaat bisa. Tiga rekaat bisa. Lima rekaat bisa. Tujuh, sembilan, sebelas paling banyak. Tiga belas enggak ada lagi. Jadi soalat wisir itu, satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas. Yang biasanya dikerjakan orang, kalau enggak satu, tiga ya kan. Saya Alhamdulillah mengerjakan tiga. Tiga rakaat. Ada dua versi melaksanakan sholat sunat witir. Yang pertama orang melaksanakan sholat witir dua kali salam, yang tiga rakaat. Setelah dua rakaat dia ya salam tambah satu lagi. Silahkan, ini ada dalil. Tetapi ada juga yang melaksanakan tiga rakaat sekali salam. Ada juga dalilnya. Kalau ditanya, Ustadz ngerjakan yang mana? Saya kalau witir, kita hajud, saya kerjakan tiga rekaat satu kali salam. Kenapa Ustadz kerjakan tiga rekaat satu salam? Salahkah orang yang tiga rekaat dua salam? Tidak. Berbeda yang mensanatkan hadis. Satu ketika, Sedina Ali ditanya oleh orang. Wahai Ali, seperti apakah sholat witirnya Rasulullah? Maka Ali menjawab, sholat sunat witirnya Rasulullah itu tiga rekat dua kali salam. Jadi yang tiga rekat dua kali salam Pak itu hadisnya disampaikan oleh Ali. Ada dalil kan? Satu yang satu ketika Aisyah ditanya orang, wahai Aisyah, bagaimanakah sholat sunat witirnya Rasulullah? Aisyah menjawab ya. Aisyah menjawab Sholat wisirnya Rasulullah Tiga rekaat sekali salam Jadi saya pakai Hadis yang dari Aisyah Bukan dari Ali Salah yang dari Ali tidak Ibu tanya, bapak tanya tanyaannya sama saya Jangan tanya sama kawannya sebelah Tanya sama saya aja ya. Kalau tanya sama sebelah, sebelah juga gak ngerti Kenapa Ustadz pakai Hadis yang dari Aisyah, supaya saya jelaskan Karena sholat wisir ini ibadah malam, Pak. Ali sahabat Rasul. Aisyah istri Rasul. Sholat wisir amalan malam. Mana yang lebih tahu hal Rasulullah ketika malam? Sahabatnya Ali kah? Atau istrinya Aisyah? Ibu sudah jawab. Maka saya dalam hal wisir, saya pakai hadis yang disanaskan oleh Aisyah. Paham kira-kira yang saya sampaikan ini, Pak? Salahkah orang yang dua, tiga rekaat dua kali salam? Tidak. Dia pakai hadis daripada Ali. Kita ini kalau berilmu, belajar, tahu seperti ini tidak saling salahkan. Oh dia pakai tiga rekaat satu kali salam. Hadis dari Aisyah. Dia si kuitirnya tiga rekaat dua kali salam. Hadis daripada Ali. silakan Sama-sama orang yang terpercaya cuman pak, kalau tiga rekaat satu kali salam ada beda dengan sholat witir, eh, ada beda dengan sholat maghrib. rasulullah jelaskan, kata rasulullah bedakan sholat fardu yang tiga rekaat dengan sholat sunat yang tiga rekaat sholat maghrib tiga rekaat fardu sholat witir yang tiga rekaat sunat harus dibedakan kata rasulullah antara pekerjaan fardu dengan pekerjaan sunat mana bedanya? Iya, di tahiyat awal pak. Jadi kalau kita sholat witr 3 rekat satu salam, setelah rekat kedua nggak ada tahiyat awal. Kalau maghrib kan rekat kedua ada tahiyat awal pak. Iya kan? Setelah rekat kedua baru at-tahiyatul mubarakatu salawatul Di sholat sunat witr 2 rekat nggak ada. Begitu kita sujud yang kedua, enggak ada duduk lagi, langsung berdiri. Melaksanakan rekaat yang ketiga. Jadi harus beda, sholat yang tiga rekaat fardu, dengan sholat tiga rekaat yang sunnah. Nah. Niatnya? Kalau pakai bas, dalam hati ya, orang yang boleh pakai lapas, usholi boleh. Usuli sunatal witr salasarokaatin lillahi taala. Tapi kalau enggak pakai pun dia enggak pakai bahasa Arab lapasnya dalam hati. Sengaja aku solat sunat Witir, tiga rakaat karena Allah taala. Jadi niat itu sebetulnya bahasa hati. Nah, itu dia. Ya. Selesai kerja. Kalau misalnya waktu subuh sudah makin dekat. Boleh kerjakan satu rakaat saja. Kerjakan satu rakaat saja. Selesai salat tahajud, aduh, misalnya seperti sekarang salat subuh kan jam 5.18 ya. Iya, Pak ya. Salat subuh jam 5.18, kan gitu. Kita tahu-tahu witirnya -tahu tadi sudah jam 5.15, kan gitu kan? Kan masih bisa di witir ke 5.15. Tadi masih bisa sebelum azan subuh masih ada waktu tahajud lima lima belas aduh ini tiga menit lagi enggak kejar nih kalau tiga rekaat bikin satu rekaat saja usalli sunat al-witri usalli sunat al-witri rokaatin ya. kalau rokaat kalau rokaat ini dua rekaat rokaatin enggak apal itunya enggak apa-apa sengaja aku sholat sunat witir satu rekaat kerana Allah ta'ala Allah dalam hati sengaja aku sholat sunat witir satu rekaat kerana Allah Allahu Akbar Nah, ibu -ibu, jangan ribut-ribut, jangan berantem-berantem lagi. Nah, ini berantem yang pakai usholi sama yang tidak pakai usholi. Bukan itu, yang pakai usholi perlu husu, yang tidak pakai usholi perlu husu. Maka yang kita bahas sholat yang husu. Nah itu dia. Ini yang pertama, jangan tinggalkan ini Pak. Tahajud jangan tinggal. Maaf. Kalau kita masih tergolong orang yang meninggal-ninggalkan tahajud, kita belum masuk ke dalam orang yang ikhlas dalam sholat. Belum. Bukan berarti nggak tinggal. Kalau ketinggalan, kita nyesal paginya. Ya Allah, nggak terbangun dari ya Allah. Nggak enak perasaan kalau nggak tahajud. Kalau udah datang itu, Ya Allah. Inilah taman-taman surga yang dijanjikan Allah. Ini taman-taman surga ini orang tahajud malam ini masuk ke dalam taman-taman surga Allah. Nikmatnya tahajud itu. Tersyukur kita waktu tahajud itu. Ya Allah. Nampak kebesaran Allah. Selesai kita tahajud. Bedakan. Begitu kita selesai tahajud. Masuk kita ke dalam sholat subuh. Selesai sholat subuh itu. Begitu kita bergerak untuk urusan kita. Lain kita pandang dunia ini. nikmat dunia ni. nih, ini, tuh, ini yang pertama, yang kedua sholat sunat rawatib, koberia mbak dia, subuh ada koberiannya, jangan tinggal pak, kalau orang tanya sama saya, ustaz sholat fajar itu mana, sholat fajar itu sholat sunat koberia subuh, itu sholat fajar, ya, itu sholat sunat fajar, kalau sholat sunat sebelum Ajar itu masuk kategori sholat tajud, masuk kategori sholat tajud. Jadi namanya sholat sunat fajar itu sholat sunat kopliyah subuh. Kerjakan itu. Ya. Juhur ada kopliyah, ada bakdia, asar ada kopliyahnya, maghrib ada kopli bakdiyahnya, isya ada kopliyah dia. Ini jangan tinggalin maka orang-orang yang mengamalkan sholat sunnah krawatim ini pasti sholatnya di waktu karena dia lebih butuh kepada Allah dari yang lain jadi kalau orang yang sudah sholat, sholat juhur misalnya jam setengah satu dia sholatnya jam tiga kapan dia kebeliannya? betul waktu juhur setengah satu dia sholatnya jam tiga sah ustaz ya sah ini tak tahu bukan soal nah enggak sah Soal bila juzur asar jam setengah sekarang jam tengah empat lewat sepuluh, ya kira-kira jam tiga empat puluh. Makanya kita harus tahu waktu solat sekarang ni waktu solat subuh jam berapa itu tanda kita solat. Atau jam setengah empat lewat sepuluh. Dikerjakan sama dia jam setengah enam. Kan masih ada waktu Ustaz. Betul. Siapa bilang? Tapi kau. Kita kalau apa-apa mau duluan. Gajian mau duluan. Kalau urusan gajian mau duluan. Enggak mau belakangan. Menghadap Allah mau belakangan aja. Surga mau minta duluan. Kalau sholat aja belakangan-belakangan. Surga mau minta duluan. Malu lah kau. Malu. Surga itu gak usah takut bu, gak usah masuk yang kedua Ketiga juta seratus pun enak Masuk kita giliran masuk surga yang ketiga juta seratus pun enak Yang gak enak kan gak masuk-masuk hmm. Dua sholat Kalau ini dikerjakan Tes 40 hari 40 malam coba yang saya amalkan ini tes Walaupun sebetulnya ilmu ini bukan untuk dites tes Coba kerjakan ini 40 hari. Yang saya bilang ini. Tahajub kalau pas 40 malam. Ini. Coba nanti rasakan ke 41. Hari ke 41 apa yang kita rasakan? Baru datang nikmat sholat. Eh nikmat sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini terucak sendiri ini. Pantaslah kita nangis di hadapan Allah kalau dah kaya gitu sholat kita. Pak, dunia ini kita tinggalkan tapi orang cari dunia mati-matian. Bu, dunia ini bakal kita tinggalkan tapi orang tidak mau lepas dari dunia. Kita bakal menghadap Allah, kita sebentar sehingga di atas dunia ini. Kata Rasul seperti orang yang sedang dalam perjalanan dia sehingga sebentar. Kapalnya sedang berlabuh sebentar di pulau. Maka kita sedang turun sekarang ini untuk minum sekedar menghilangkan dahaga, Kita sedang makan untuk menghilangkan lapar. Kemudian kita naik sampan, kita naik kapal lagi. Kapal ini akan berlayar ke pulau tujuan. Kampung tujuan kita. Maka sebagian kita tekor waktu menghadap Allah. Kita sudah janji di alam ruh. Apa kata Allah? Allah tanya sama kita. Alastu bi Rabbikum qaltu apakah aku Tuhan engkau di dalam ruh kita sudah ditanya kau bersaksi aku Tuhan kata Allah apa ruh kita menjawab dalam roh qalu bala shahidna ya Allah kami saksikan engkau Tuhan kami Allah sudah sampai dunia lupa harta melupakan kita anak melupakan kita istri melupakan kita kepada Allah semua yang ada di dunia melupakan kita Maka pantas nanti kalau kita kembali kepada Allah. Akma, buta. Orang yang buta di atas dunia kepada Allah, dia akan kembali buta. Orang yang mati gentayangan itu bukan karena disiksa runya dalam kubur semata-mata. Orang yang tersiksa itu runya itu alat gentayangan karena enggak tahu jalan pulang kepada Allah. Nyasar tak kemana-mana. Jadilah kita orang yang tahu jalan pulang kita. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya. Ini nanti Pak, bagikan, kalau nanti kurang, kemudian semua berminta, ada yang kurang, ini enggak semua. Nanti kutu kopi lah ya Pak ya, kalau ada yang kurang, enggak. Yang kedua, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, sebelum saya tutup pada malam hari ini, Tausiah saya ini, ada informasi yang mau saya sampaikan, ya. Minta mohon, waktunya satu menit saja, ya. Ada yang mau saya sampaikan. Eh, saya dengan ada seorang Mu'alab yang baru masuk Islam tahun 2005, dia dulu seorang penginjil. Kita bikin himpunan keluarga Mu'alab, himpunan keluarga Mu'alab. Jadi kita ada bikin itu. Ya. Nah, kemudian ada beberapa kegiatan, yang salah satunya kita sudah santuni Mu'alab Mu'alab ini, ya. Karena ada yang dari Jemaah saya di kantor pajak, itu buat ada infak untuk disalurkan ke tu apa dan sekaligus ke orang-orang malam. Nah untuk jemaah-jemaah yang lain yang mau berinfak, ini saya siapkan CD. Kalau mau berinfak CD ini dari ceramah-ceramah saya, Ya saya selalu rekam. Sebetulnya hari malam ini juga saya rekam, tapi Bapak-Ibu tidak tahu. Ini saya rekam dari ceramah-ceramah saya ada dua macam saya rekam, kadang saya rekam di HP